هذا تعليم وتعلم الفائده والاستفاده والنفل الدفاع <تصفيق> الى ارواح والدينا وواليكم ووالدكم وتسمينا خصوصا الارباح كافه الوالياء الصالحين اينما كانوا حال ترواحهم في مشارق الارض ومغاربها ثم الى الرحابهم محمد ما عبد الله الهدى ابن الشيخ ابو بن سالم ومن سقدي ومن في هذا المع... في بناء هذا المعهد الله تغشى ما ومرحبا في هذا المجلس سوي بنرايق ان هذا غش المفرن بركاتي ماصرى الورق ما الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه صرا والدنا الجواد المولى العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Nabi Nisayin, ala umur al-duniyah wa d-din. Wa salatu wa salam ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina, Mawlana, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gaila musallifu rahmatullah wa nafahana Amin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mencintai Allah kauman sekelompok manusia ibtara Maka menguji Allahum Mereka itu sekelompok manusia Yang dicintai oleh Allah Masya Allah Orang itu kalau mendapatkan ujian daripada Allah Jangan suutan Allah benci sama dia Sebenarnya itu malah Satu tanda Allah cinta sama dia Sama dia seorang guru kepada muridnya kalau murid itu diperhatikan dicintai sama guru dites terus, diuji terus itu murid kenapa? karena semakin semangat itu murid kalau diuji sama guru. guru akhirnya khawatir takut gak lulus Raja'ah terus Mutala'ah terus Sinau terus Belajar terus Begitu pula Orang-orang yang beriman Yang dicintai oleh Allah Diuji oleh Allah Diuji sehingga sadar Ya Allah Ini baru di dunia begini Gimana nanti di akhirat Kalau masuk neraka harus lulus Harus lolos Harus sukses Harus berhasil Kalau sudah santri lulus Dikasih ijazah Mungkin dikasih medali Dikasih titel Begitulah juga ketika diuji di dunia Lulus Sabar Rizal dia Dikasih derajat oleh Allah Dikasih pahala besar Dikasih titel Sebagai orang yang dicintai oleh Allah Yaitu waliul Waliullah Harus tangguh wali itu Tangguh imannya Ahasibannasu ayyutraku Ayyakulu amanna Wahum la yuftanun Apakah manusia menyangka punya perasaan cukup dia menyatakan aku beriman kemudian tidak diuji enggak bisa jangan orang kita seperti kita para nabi aja diuji oleh ya Allah semakin tinggi Pak derajat seseorang semakin gede ujiannya Kalau musuhnya sampean paling penyakit invinsa yang diujikan sampean batuk pilek tuliat Nabi Allah Ayyub alaihi salam diuji dengan macam-macam ujian yang besar-besar yang dahsyat seperti itu Kalau musuhnya sampean paling yang nyolong sepeda motor Pencuri ayam Pencuri kambing sapi Tapi musuhnya Nabi Musa Fir'un Muncul Nabi, da, Nabi Nabi Ibrahim Namrud Musuhnya Nabi Muhammad Abu Jahal oh, Pereman kelas kakap itu Semakin tinggi ujian seseorang Semakin besar ujian Ujiannya Semakin tinggi derajat seseorang Semakin besar ujian Ujiannya Syaratnya orang jadi pemimpin itu Harus sabar Wa yulakaha illa alladhina Sabaru wala yulaqaha illa duha dzin adzim ja'alnahuma imatan bi'amrina lamma sabaru fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wal hasil banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang ketangguhan dan kesabaran menjadi satu syarat untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Nah itu orang dulu itu kalau udah dapat ujian kadang-kadang mereka seneng kadang-kadang seneng. Sinarubaker Asyidi ketika sakit mau dibawa ke dokter jangan gitu deh tapi jangan didiru derajatnya lain sebabnya. Dokter jangan Yang obat sakit aku itu justru dokter Maksudnya kamu apa Enggak ini bukan sakit Ini nikmat Dorbul Habib Mahbub Pukulan orang yang dicintai Itu adalah menyenangkan Contoh nih. Kalau sampai dicubit sama orang yang sampai cintai. Hm, kamu itu begitu. Loro dicubit itu. Tapi mesem. Mesem saya. Dari belakang. Hih baik kamu. Buang. Sakit itu sakit. Tapi. Dia tertawa. apa Yang memukul ini adalah orang yang cinta sama dia Orang yang senang sama dia Begitulah juga ketika ujian datang dari Allah Kalau dia tahu bahwa ini yang memberikan ujian adalah Yang cinta kepada dia Tuhannya dia Maka dia tidak menjadi orang yang murka dan marah Dia akan menerima dengan syukur Alhamdulillah kan orang dulu begitu. Eh misal kalau sampean mendapatkan duit satu juta, syukur nggak? Alhamdulillah ditanya kenapa syukur? Allah Bib, ini duit saya nanti buat makan, nanti saya buat sedekah, saya buat jumbang masjid, saya saya saya. Terus dah, ngomongnya begitu, supaya dapat pahala dengan duit ini. Kalau kayak dengan duit satu juta, sama aja sebenarnya. Alhamdulillah. Kenapa? Udah mungkin orang itu juga perlu sama duit itu. Saya sedekahkan. Saya halalkan. Mungkin duit itu kalau ada di tangan saya, jangan-jangan saya enggak bisa keluarkan untuk amal kebaikan. Alhamdulillah, udah tepat keluarnya duit kepada orang yang memerlukan. Oh doa ya untuk ganjaran sampean. Sama. Kalau anda ridho sama dengan anda seperti sedekah. Baik nih. Ya? Cuma nanti kalau pulang jangan tora torain celah sandar sing api. Ini hanya gambaran kapan orang mendapatkan ujian. Maka terimalah ujian tadi itu Dengan rido Supaya tidak kecewa di akhirat Di dunia mungkin Kamu tadi itu merasakan pahitnya Dengan rido nya Kamu terhadap ujian di akhirat Kamu merasakan manis Manisnya begitu maksudnya Begitu maksudnya Baik Saya teruskan saja Biar ya. Lebih banyak yang dibaca hadisnya Rabi. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida asbahta jika kamu, jika kamu di pagi hari muafa, diberikan afiat sehat, fijad sadik ada di anggota badan kamu." Mata sehat, linga sehat, jantung sehat, tangan sehat, kaki sehat Sehat semuanya Aminan Keadaannya aman Jika kamu pagi hari dalam keadaan aman Fisir bik di jiwa kamu di jalan kamu nggak ada yang ngancam, nggak punya musuh, nggak ada yang nagi utang, nggak ada yang ngejer ngejer dia, nggak ada yang nuntut, nggak ada perang, nggak ada kekacauan. Indah kak, kamu memiliki gutu yaumik makanan pokok untuk hari kamu biaya hidupnya dia di hari itu sama keluarganya tercukupi hari itu sudah mak biaya hidupnya tercukupi aman enggak ada yang musuhi enggak ada yang ngancam sehat dia dan keluarganya Fa'alat dunia Maka pada dunia Wa ahliha Dan seluruh penghuni dunia ad Ah al-afa Maka hilang semuanya Maksudnya kalau sudah tiga ini dapat Sehat badan enggak ada musuh Aman Yang ketiga Kebutuhan ada Ya sudah dunia ini udah dianggap entek, habis sudah ya itu kenikmatan segala kenikmatan saudara masya Allah badannya sehat jadi sakit gara-gara banting tulang kejar-kejar dunia apa nikmatnya itu ya Allah dia tidak punya musuh akhirnya musuhan gara-gara urusan dunia apa nikmatnya orang demikian? Makanannya ada, cari makanan lagi. Apa nikmatnya? Lah kalau sudah keperluan kebutuhan hari itu tercukupi, badannya sehat, aman, ya sudah, anggap dunia semuanya ini sudah selesai. Justru nikmati saat itu. Untuk memperbanyak dikir syukur Kepada all. Allah. Allah Enak kalau udah begitu ya Tuh lihat sampean Ayam itu Saya sering itu ngasih kabarannya. Ayam itu Paling enak hidupnya Petik, roh petik Tidak amin semakin dijungi sampai perhatikan paling enak hidupnya kenapa tidak banyak mikir karena itu belum pernah saya mendapatkan petik kena kencing manis darah tinggi tidak ada tidak pernah mikir tawakalnya gede dia kalau sudah pagi hari ayam burung itu dalam keadaan telenya ini tempat makanannya kosong. Dia yakin kalau saya hidup hari ini rezeki saya pasti ada. Sore sudah penuh semuanya tempat makanannya telenya itu apa telenya? penuh pernah gak sampai mendapatkan burung atau ayam kelaparan gak ada coba sampai lihat itu ada di sangkar-sangkarnya burung ada di susuannya-susuannya burung, sampai lihat ada gak lemari untuk nyimpan makanan kulkas ada gak rekening ada di banknya. Ada enggak di situ peti untuk nyimpan berasnya? Enggak ada. Udah, kalau besok ditakdir masih panjang umur, pasti rezekinya disediakan oleh Allah. Gitu ayo. Wes turu-turu nak kabeh turu, wes sujak mikir. Istirahat udah, istirahat. Besok pasti rezekinya akan disediakan oleh Allah begitu ayam, oh enak hidupnya itu ayam dan burung terus aturan waktunya itu persis, disiplin sebelum mahrif udah mulai semuanya kalau sampai mendapatkan burung setelah mahrif masih keluyuran berarti dares itu ayam kalau keluyuran berarti ayam sampel itu. Sebelum Maret udah pulang. Duduk. Ada di rumahnya sama anak-anaknya kok kok kok kok Coba sampean Sebelum Marib sudah di rumah duduk Sama anaknya cerita Nabi Cerita Rasul, cerita sahabat Cerita ulia Allah Wah hebat itu Sampai Marib Tetap ada di rumahnya, tidak beranjak Sama keluarganya Sampai Ishak Baru sepi Tidur semuanya pernah sampean mendengarkan suaranya berkicaunya burung ada setelah isap kecuali kalau sampean kurungi di deken jeroma di kenapa? dipadangi terus sebabnya tapi kalau ada di luar gak ada, sepi, sunyi ayam-ayam gak ada yang berkokok sunyi sama sampean tiru Habis mahrim sampai ada di rumah baca yasin, baca wakia, baca tabarok, baca rotib haddad. Setelah isak sholat, berjamaah, habis makan, tidur semuanya. Jam dua malam, udah bangun semuanya itu ayam saling bersaut-sautan. Kukurin, no. Tahajud semuanya. Seanak-anaknya bangun semuanya. Sampai ngeru itu jam 2 malam sampai berdiri tahajud, anak-anaknya semuanya tahajud, gak tidur lagi tapi gak keluar rumah sampai subuh terus masih ada di tempat masing-masing sampai terbit matahari nah, terbit matahari seperti begini belum keluar si ya, an surat duha dulu tiruan ini sebentar lagi keluar itu burung burung menyebar di mana-mana keluar itu ayam menyebar di mana-mana begitulah juga sampai tiru jam 2 malam dahajud semuanya habis dahajud baca wirid itu dan ini setelah salat subuh berjamaah wiridul latif baca Quran mungkin satu juz terbit matahari mandi sholat duha baru keluar bekerja keluar itu ayam cari rezeki ya Allah enteng rezekinya ekker ekker gini antuk rezeki jalan lagi ekker ekker mana yang dapat rezeki anaknya delapan rolas ekker ekker kape antuk rezeki istrinya rombolo ini ya, nggak pernah tuh karang dapat rezeki semuanya, kenyang semuanya, ndak pernah kekurangan semuanya. Kenapa? Ibadahi benar. Ndak banyak mikir. Yang dicari sehat badan, aman, dan yang ketiga apa? Makanan untuk hari itu. Enteng gitu ya. Loh, orang sekarang ndak punya utang-utang. Tidak punya utang, alhamdulillah tidak punya utang. Utang kredit, akhirnya tidak bisa bayar. Disita. Laaloh, lo si ilmu si kuat, kok. jalan aja dulu. Kalau punya duit baru beli. Enak, eh, tidak kepikiran utang. Naik mobil utang, naik sepeda motor utang turu di oma utang utang kape nah ini jadi penyakit jadinya kebayar utangnya baru dia sakit serangan jantung mengkis mengkis asam lambung macam macam dah kenapa kepikiran terus bingung terus Jangan biasa akan begitu Hiduplah sederhana Syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kamu Maka kamu akan menjadi orang yang berbahagia di atas dunia ini Jangan hidup seperti seekor semut Semut itu Sampai ketemu pagi keluyuran Siang keluyuran malam keluyuran dia dicari apa? makanan tok, badukan tok. pernah sampai mendapatkan semut cari ilmu? Dada. pernah sampai kelihatan semut istirahat? aduh semangat tinggi tapi yang dicari makanan tok. semut itu kecil kalau dapat satu biji nasi itu insyaallah kebutuhan keperluan satu bulan terpenuhi tarik sama dia waduh gulung kumbing itu semut dimasukkan itu nasi ke lengnya ke tempatnya loh gitu gak istirahat semut metu mana ya? sih cari lagi dapet kecoah wah wow dengan segala kekuatannya ditarik, dipaksa masuk pol, sekamar-kamari pol keluar lagi dolek maneng dapat jejak ditarik, melbu pol, udah, dia sudah kepepet keluar lagi, dolek maneng tidak perlu sapi ditarik semangatnya hebat dia sembut. bagaimana nasibnya kalau udah jadi seperti semut jadi kecil terus tidak bisa gede-geding semut paling gede keranggang nasibnya kecil terus begitulah orang kalau dunia, siang dunia, sore dunia malam dunia, pagi dunia dunia, dunia, dunia, dunia terus, Sak mimpi nih dunia maka dia akan jadi orang kecil terus, tidak akan jadi orang besar Nah, kalau sudah dunia terus Tidak ada yang reken, pak Tidak ada yang Ngitung Diinjek-injek Sama kaki Begitu orang Kalau seperti semut Dunia terus Tidak ada nilainya Di sisi Allah Malah dia martabatnya Diinjek-injek oleh manusia Ah, Karena itu Aturan waktumu Untuk ibadah yang benar Kerja silakan Tapi pada waktunya Jangan akhirnya malam untuk bekerja, siang bekerja. Waktu keluarga tidak ada. Waktu untuk Tuhan tidak ada. Untuk berjamaah tidak ada. Untuk baca quran tidak ada. Untuk fikir tidak ada. Rugi. Mau cari apa ini? Ya di dunia itu yang penting. Sehat, ol'afiat, keperluan dia dan keluarganya. Hari itu, tutum ben. Hari itu terpenuhi, dan tak punya musuh, sama tetangga damai, sama keluarga damai, aman, tak ada ngancam. Pakar dunia, al afa ya wes, jangan kamu terpengaruh urusan dunia dan yang ada di si dunia. Wes, wes, cukup, tak usah dibikiri yang lainnya. Anggap sudah beres urusan dunia ini. Begitu sehat kamu, Hei, hebat kamu kalau demikian. Hmm? Ini resep dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, kenapa sampaiin Pak? Sampai enak. Orang sungi itu, orang sungi itu. Setiap hari makannya berapa kali? Sampai berapa kali? Tiga kali, mungkin paling dikit dua lah, dua kali. Iku satu perut, dua kali. Sakwakul, <SILENCIO> oh, ya, orang sungi, masya Allah, canggeng nih gede-gede, sampai <SILENCIO> <SILENCIO> kan itu paling melarat itu, makannya masih dua kali, masya Allah, Nabi Muhammad. Ida tak ada dalamnya tak asyam, wajda tak asyam Nabi itu kalau normal, normal ini ya, tak kekurangan. Kalau sudah makan malam, tak makan siang. Kalau makan siang, tak makan malam satu hari, satu malam, satu kali makannya. Waduh, kalau saya, abip tak lah, kuat, umma, masuk rumah sakit. Lu nganci ni mulai cili badoganda. Sehat pada Nabi, sehat. Itu kalau cukup, kalau kekurangan, kadang-kadang tiga hari enggak makan, kecuali sekali. Kalau begitu keadaannya sampean, masih lebih bagus loh ekonominya daripada para Nabi. Huh? Mereka banyak dalam keadaan miskin dan itu harapannya, wes, nggak pingin kaya, senang miskin. Itu Rabi Muhammad. Nak kepikin kaya, senang miskin. Orang sungi yang miskin, kepikin kaya terus, pingin teragak kaya Ditolak, saya sampaikan. Dijual di tanahnya. Akhirnya bukan pilih orang Islam tanah tanahnya orang Sunni, pilih orang kafir gape. Cara kamu, maringono menjuru menjuru kecemplung kali gape. Masya Allah. Alhasil, ingin senang di dunia jangan ketunyan. Ingin berhasil harus bermoldarkan sabar harus menjadi orang yang tang tangguh semoga insyaallah kita semuanya menjadi orang sukses berhasil sabar sehat wal afiat tercukupi rizki kita dan keluarga kita dan semoga aman daripada segala yang mengganggu jiwa maupun mengganggu harta benda amin allahumma amin